Masya Allah Kayaknya Assalamualaikum Ustaz Armin Belum selesai itu Barakawakim Pendelasan yang begitu indahnya Tentang sunnah Yang mungkin sebagian diantara kita Selama ini Gambaran tentang sunnah itu masih kabur Buat dia Apa sih yang disebut sunnah Terkadang ada orang-orang yang mengatakan Itu kan cuma sunnah nah, Tapi itu sunnah Dalam pandangan ulama-ulama akidah yang artinya Yang menyelisihi adalah bid'ah Disebut sebenarnya Maka semoga penjelasan itu membuat kita Semakin bisa memilah-milah Mana sunnah-sunnah yang wajib Mana sunnah-sunnah Yang mustahab Yang hanya dianjurkan kita mengamalkannya hmm, Kita masuk kepada Pembahasan kedua Yang itu bagian anak InsyaAllah antum lihat halaman 6 itu Ada 3M dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar itu apa 3M itu mengenal mengenal tuh sunnah-sunnah Rasul SAW hari ini kita mengenalnya kemudian memahaminya terus jangan hanya berhenti di kertas itu kita tidak mengamalkannya itu masalah kalau orang-orang tambah ilmu tapi dia tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat faedah apa kita kalau ngamalkan sunnah? Para jamaah insyaAllah nanti di akhir kajian ada kuis. Ada ada apa? Siapa yang tanya? Bukan antum yang tanya, kita yang tanya nanti. InsyaAllah insya akan ada hadiahnya dari panitia. Mudah-mudahan panitia mendengar ini dan menyiapkan hadiah. Nah anak takut ngomong ada hadiah, enggak ada hadiahnya dia hadiah. Baik, dapat faedah apa kita kalau ngamalin sunah? Yang pertama, dicintai sama Allah Subhanahu taala. Jadi waliullah. Kita sering nih dengar fulan waliullah. Eh, hati-hati ente. Jangan menyakiti fulan. Kenapa? Waliullah bisa kualat. Ngerti apa kualat? Anak takut enggak ngerti Jakarta katanya. Apa bahasa Jakarta yang kuah alat jamaah? Pamali. Pamali. Oh iya, Pamali kata jamaah. Benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis Qudsi. Dia mengatakan Man ada li walian, faqad adhantuhu bilharp. Barang siapa yang memusuhi waliku waliullah faqad adhantuhu bilharp. Aku mengumumkan perang sama orang itu. Subhanallah. Antum jangan main-main terhadap waliullah. Tapi gimana tuh yang namanya waliullah? Allah menjelaskan bagaimana orang menjadi waliullah supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya ahdi bi syai'n uhibbu ilayya mimma aftartadtuhu 'alayh." Tidak ada satu hal yang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal itu lebih dari hal-hal yang aku wajibkan atas dia. Ingat, kalau mau jadi waliullah berarti syariatnya harus dilaksanakan. Yang wajib-wajib harus dilaksanakan. Karena kita berjumpa dengan beberapa waliullah yang katanya waliullah gak sholat. Betul. Sampai di Jember itu dikatakan ada seorang waliullah, mobil mogok, dikencingin. Jalan tuh jemaah. Masya Allah bisa tutup tuh SPBU tuh. Masya Allah kalau kayak gitu. Dia gak sholat. Orang mengatakan ini waliullah hati-hati. Enggak bukan waliullah. Karena kita punya standar dari Allah SWT. Yang jadi waliullah itu yang pertama syariatnya harus lengkap. Yang wajib-wajib harus dilaksanakan. Itu yang lebih dicintai Allah SWT. Kemudian Allah menjelaskan. Wama yazalu abdi. Yataqarrubu ilaiya bin nawafil Hatta uhibbah Kata Rasul, Kata Allah Jalla jalal hambaku ini Terus mendekatkan dirinya kepadaku Dengan annawafil Annawafil ni tadi yang jelaskan oleh Ustaz Azhar Sunnah Dalam pandangan Ahli fikih. Apa sunnah dalam pandangan ahli fikih? Kalau diamalkan Dapat pahala Kalau ditinggalkan Rugi Nah, Jadi itu tambahan dari Syekh Sulaiman Ruhaydi ketika beliau jelaskan Tentang makna sunnah Para fuqoha udah dijelaskan sama Ustaz Azhar Adalah sunnah itu Yang ditinggalkan gak apa-apa Tapi beliau mengatakan pada hakikatnya Yang meninggalkan sunnah itu Rugi, gak dapat untung Seharusnya untung yang gak dapat untung Hatta Ketika hamba Allah ini mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah itu. -sunnah dengan yang nawafil, Allah mengatakan hatta uhibbah. Sampai aku cinta sama dia. Kalau Allah sudah cinta jamaah. Allah itu manggil Jibril. Dipanggil Jibril sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril. Ya Jibril, ini uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta sama pula. Aku cinta dengan yang namanya Fulan subhanallah jemaah. Jibril diperintahkan agar mencintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun cinta dengan hamba Allah yang melaksanakan sunnah-sunnah ini. Yang Allah cintai. Kemudian Jibril menyeru ke penghuni langit semuanya. Mengatakan bahawa saya. Inna allaha ahabba fulanan fa'ahibbuk. Allah cinta dengan Fulan. Kalian semua harus cinta sama Fulan. Fa'ahabbahu ahlus sama'ah. Maka yang ada di langit pun semuanya cinta sama fulan. fil kulan Kemudian orang itu diterima Dicintai di muka bumi ini Itulah waliullah Kalau sudah jadi waliullah Pendengarannya akan dibawa bimbingan Allah Penglihatannya, langkahnya Doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT Dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Maka jangan meremehkan sekarang ni banyak muncul orang kalau dikatakan sunnah apa kata dia kan cuma sunnah kalau dikatakan makruh iya kan cuma makruh belum sampai haram. akhirnya orang itu meninggalkan sunnah mengamalkan yang makruh jauh dari Allah subhanahu wa taala makanya ingat dengan mengamalkan sunnah kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa taala yang kedua melengkapi kekurangan dari amalan wajib kita kita ini tiap hari solat tapi terkadang ada orang yang solat duhur cuma dapat 10% Allahu Akbar. Mikir dia tuh sandal itu nak taruh di mana tadi ya. Terus pas salam oh iya anak tahu tempatnya di sana. Assalamualaikum. Ingat salam maksud salam tuh solatnya sah enggak sah. Insya Allah solatnya sah. Tapi itu masalah pahala, hitungannya bahaya nanti. Ada yang cuma 10%, ada yang dapat setengah dari solatnya. Kata Rasulullah saw. Inna awwalama yuha sabunna subhiyayom al kiamamin amaliim as salah. Yang pertama dihisap pada hari kiamat, solat. Kalau solatnya sempurna, ditulis sempurna. Kalau kurang, Allah subhanahu wa taala mengatakan hal lahumin nawafil. Dia punya enggak solat solat sunnah. Maka ingat kita kalau solat cuma fardu aja takutnya banyak kurangnya ya, maka tambahin dengan yang sunnah sunah itu akan menyempurnakan sholat kita yang kurang tuh. kemudian seperti itu di amalan-amalan yang lainnya maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah di puasa ya. ada puasa dengan kemis, puasa 3 hari dalam sebulan ya. jangan cuma mencukupkan diri, udahlah yang wajibkan cuma ramadan nah sahih tapi demi dicintai Allah dan demi menyempurnakan amalan kita yang sunnah sunah kita kerjakan. Yang ketiga terhindar dari bid'ah tadi udah dijelasin bahwasanya ulama akidah mendefinisikan sunnah itu lawannya bid'ah. Kalau kita ngamalin sunnah Nabi terus nggak bakalan kita ngamalin sunnah. Kayak gelas inilah antum lihat Bismillah. Antum lihat gelas ini ada isinya bukan setengah isi cuma. Sedikit isinya. Nah, orang kalau ngamalkan sunnah cuma sedikit gitu, akan masuk tuh bidah -bid ah. Karena amalan dia cuma sedikit yang sunnah. Tapi kalau kita kerjakan sunnah semua, seperti gelas ini, terus kita kumpulin sunnah-sunnah itu. Bismillah. Masya Kalau sudah full sunnah, kira-kira bid'ah bisa masuk? Jangan. Nggak bakal. Makanya banyak yang bid'ah yang kita lihat itu karena mereka jauh dari sunnah, nggak tahu mereka. Tugas kita mengajurkan nih sunnah, sunnah akhirnya full itu gelas Ketika ada bid'ah datang, walafu, anak sudah full. <tik> Nanti si dia masuk jamak. Ya, itu dengan mengamalkan sunnah. Kemudian yang keempat, ya tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah, karena konsekuensi orang yang bersyahadat yang harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Allah berfirman di surat al Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti Rasul s.a.w alaihi wasallam. wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu rahim." Allah akan cinta sama kalian. Kalau kalian mengikuti Rasul s.a.w alaihi Sekali lagi, Perpecahan yang ada ini, ya saling menyalahkan, saling mengklaim. Itu karena kita tidak kembali kepada sunnah. Kalau kita kembali kepada sunnah, selesai perpecahan itu. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Ingat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. La'fadkana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Limankana yarjullah wal-yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Kita ini mau cari suri tauladan. Kita suka mencontoh jemaah. Ketika ada seorang artis pakai jenggot Banyak anak muda pakai jenggot Karena sunnah Bukan Sampai ada jenggot yang di kelabang tujuh Kelabang berapa Kenapa di kepang gitu kan Karena dia bukan Karena sunnah Nabi Muhammad SAW Dan kita melaksanakan Sunnah ini bukan mencontoh Presiden Kuba Siapa namanya si? Fidel Castro Fidel Castro pakai jenggot enggak? Pakai. Apa aja yang mengatakan Fidel Castro teroris ya? Padahal dia pakai jenggot. Artis-artis pada pakai jenggot. Enggak. Kita ingat kita melaksanakan sunnahnya bukan mengikuti ini siapa siapa. Bukan karena melihat fulan pakai jenggot kok ganteng ini pakai jenggot. Ana mau pakai jenggot. Bukan karena sunnah Nabi Muhammad SAW. maka pahalanya enggak dapat dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah Uswatun hasanah Apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekarang? Kita mau lihat nih Nanti dokter Muhammad akan mengupas pesan-pesan tauhid Dari amalan-amalan keseharian Rasulullah SAW Dari subuh nih Rasulullah SAW kalau bangun itu Beliau duduk Kalau bangun dari tidurnya Beliau duduk mengusap Wajahnya mengusir tidur dari wajah Jadi kalau bangun duduk jemaah. Rasul shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim istighadha Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, fajalasa yamsahul noma an wakihi biadih. Rasul shallallahu alaihi wasallam bangun, beliau duduk kemudian mengusap tidur dari wajahnya. Biasanya orang kalau tidur itu kan ya wajahnya susah mau buka matanya itu. Ada yang nempel di sana, dibersihkan, diusap Maka Antum kalau bangun tidur Pas hidupin beker Jangan matikan beker dalam keadaan tidur Tangannya gini ya Gak bakal bangunan tuh Antum duduk dulu setelah itu usap, ah dimatiin tuh bekernya Kita akan hilang tuh insya Allah Tidur dari kita dan kita akan melaksanakan sunnah rasul-rasul Kemudian baca doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyaana ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyur. Ustaz, ana enggak hafal bahasa Arab ya Ustaz. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh, jemaah. Ustaz boleh enggak? Ah, boleh, kan, Ustaz. Insyaallah boleh, kan, Ustaz. Boleh, jemaah. Ana tuh enggak tahu bahasa Arab, Ustaz. Masa ana bangun tidur cari kitabnya dulu ya? Mana? Gitu kan. Enggak lah antum bismillah. Berusaha untuk dihafalkan jangan kalah sama anak-anak antum. Itu anak teka masya Allah jemaah. Terkadang ibunya, ibunya yang di atas tuh. Enggak hafal dia. Anaknya hafal masya Allah. Alhamdulillah jadi ahyana nanti pesan tauhidnya disampaikan oleh beliau. Bagaimana seorang mukmin ketika bangun dari tidur. Dia ingat kalau dia adalah penduduk akhirat. Dia nih di dunia cuma sebentar. Anak ini mati hidup semata lagi anak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Atau Alhamdulillah dari asanifijadi waradha alayyaruhi wa adinali bidikrihi. Kemudian bersiwak sampai sekarang saya masih menuntut antum yang Alhamdulillah kita sekarang berada di masjid Departemen Pertanian. Anak berharap aja yang keluar dari masjid ini bisa menemukan bahan. Pepohonan untuk siwak di negeri kita ini. Iya mah. Di Indonesia ini ada ribuan bahkan jutaan tumbuhan. Masa kalah sama yang di Arab? Di Arab itu ada pohon namanya pohon arak. Pohon arak itu yang akarnya di siwak yang kita kalau ke Mekkah beli ya. Padahal di tempat kita, insya Allah kalau kita cari itu ada yang dari Kalimantan di sini. Antum seminggu lah masuk hutan Kalimantan kan. Cari itu, coba ya, enak apa enggak enak, hati-hati ada yang beracun soalnya itu. <guruh> Tapi tentunya kita harus cari itu. insyaallah antum, Syaikh Azhar sudah bacakan tadi hadis yang pertama mansunah sunat dan fil Islami, sunat hasanah yang ngasih contoh yang baik tuh. itu, itu makan dapat pahala orang yang pakai siwak yang dari Indonesia. Kalau antum temukan hal itu, dan perlu ini bisa dilaksanakan kalau siwaknya dari Kayu itu bangun tidur, duduk, usap-usap sambil bersiwak Kalau pakai pasta gigi, nggak bisa aja mah Umpamanya, sunnah pakai siwak ketika sholat Masa antum mau ngeluarin odol gitu kan, imamnya Nggak mungkin, itu pas wuduk bisa Maka ana harapkan lah Ada yang tergerak hatinya Yang mungkin punya ilmu dalam masalah tumbuh-tumbuhan itu untuk mencari Dilihat tuh siwak yang dari Arab Apa sih esensinya? bahwa apa bukan isinya gitulah kandungannya kandungannya dilihat dicari di sini mungkin ada nih di pohon-pohon yang dekat kita yang bisa digunakan untuk siwak karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idakama menjalai yashu sufa hubis siwak Rasul bersiwak dalam hadis riwayat Bukhari Muslim setelah itu berwudu Rasul bangun berwudu jemaah Sebelum berwudu, cuci tangan dulu tiga kali, dicuci tangannya. Sebelum kita kumur-kumur, sebelum kita istinsyak. dianjurkan cuci tangan. Kata Rasulullah SAW dalam hadits Ruwaid Bukhari dan Muslim. Ila stayqadah hadukum min naimhi, fala yirmis yaduh fil ina, hatta yaghsilha tlahan, fainnu la yadrain baqtiatuh. Kalau kalian bangun malam, bangun dari tidur. Jadi tidur malam maka janganlah Kalian itu memasukkan tangan kalian Langsung ke bejana tempat udu Ustaz sekarang kita gak pakai bejana Ustaz Pakai keran Tetap tuh sunnah itu dicuci Kenapa? Bukan karena takut mengotori Bejana saja Tapi kalau kita langsung kumur-kumur Itu tangan kita gak tahu kita ada di mana malam hari kumang kumannya Masya Allah Antum langsung kumur-kumur masuk ke mulut antum, tukuman kuman itu. Sunnah tetap kita laksanakan walaupun pakai keran kita laksanakan karena seseorang tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ingat tadi telah disampaikan konsekuensi kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita harus percayai semua berita dari Rasul SAW. Seorang syekh di kelas di Madinah dia cerita ketika menjelaskan hadis ini ada seorang yang dia ketika ada yang ceramah menyampaikan hadis ini dia menentang dia mengatakan ana a'rifu ayna batatiyadi aku tahu di mana tanganku bermalam maksudnya aku tidak perlu cuci tangan karena aku tahu tanganku bersih subhanallah diceritakan oleh syekh bahwa orang itu bangun dari tidurnya minta maaf tangannya sudah masuk ke duburnya jamaah na'udzubillah min itulah ganjaran bagi orang-orang yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan lah ya, dari tahu dia ngomong tahu. Orang kalau tidur itu nggak tahu apa yang dia lakukan. Maka ingat setelah itu kalau bangun Rasulullah SAW ambil udu faliasan firsalasan. Kata Nabi Rasulullah hendaknya dia beristinja. Istinca tu bahasa Indonesia apa sah? Menyedot, Meng... nyed... menyedot. Apa sah? Mengrup ya mengisap ya karena sebagian orang itu cuma gini bukan itu bukan disinser itu nepuk hidung itu harusnya disinser ini airnya itu disedot tuh kalau mau cari nanti faedah kesehatannya ada dokter gitu bagaimana kata dokter dia itu membuka rongga rongga sehingga oksigen bisa sampai ke otak ya dan otak kita jadi fresh gitu dok kira-kira dok, alhamdulillah kita ada dokternya cuman boleh sentir salahat itu faedah medisnya tapi ada faedah jiwanya apa kata rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna syaithan yabitu ala setan itu bermalam di hidungnya jadi kalau kita berzikir setan itu enggak bisa masuk ke hati kita setan itu cuma berhenti di hidung kita bagaimana cara mengusirnya disedot dikeluarkan Tiga kali Kemudian kalau kita wuduk Subhanallah, dosa-dosa akan berguguran jemaah. Kita ini banyak dosanya Itu dalam hadis yang banyak Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal itu Setelah wuduk sunnahnya Baca doa setelah wuduk Sekali lagi, kalau kita ngemalkan Sunnah Nabi semuanya, full waktu kita dengan sunnah Apa doa setelah wuduk? Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim aliyah Dapat apa kita? Futihat lahu abuabul jannati samaniya Pintu surga yang delapan dibukakan buat kita jemaah. Bayangkan Ini dengan kita ngamalkan sunnah baru Tidak sampai sejam kita ngamalkan itu Dari bangun tidur ya Kemudian berfikir, bersiwak, ambil wudhu Doa wudhu Sudah Allah bukakan pintu surga yang delapan buat kita kalau kita nggak hal itu dalam keseharian kita, kemudian sholat dua rakaat sebelum subuh, kita nggak bicara sholat malam, kita bicara bangun untuk subuh, sholat qobliyah subuh, dapat apa kita? Subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Rakat fajri khairun mina dunya wa mafiha dua rakaat sebelum subuh itu Dua rokaat fajar itu Lebih baik dari dunia dan isinya Dunia dan isinya jama. Antum kalau telat Berangkat kerja Kemudian Antum di Gajinya dipotong, apa tuh istilahnya Didiskon Antum kalau didiskon gajinya seneng gak jama? Kalau diskonan di toko Seneng banget Antum Tapi Gajinya didiskon sakit hati Antum Bagaimana kalau yang didiskon itulah surga Adalah dunia dan isinya dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya maka usahakan sunnah ini jangan ditinggalkan sebelum antum berangkat kerja dan rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar atau mukim beliau tidak pernah meninggalkan kobliyah subuh itu kasih tahu sama istri kita antum punya istri mungkin ada yang malas-malasan sholat, bilang dek sudah kobliyah belum terkadang ada istri-istri yang bangun tidur Cepat-cepat sholat subuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bantalnya langsung dekat langsung tidur lagi. Ah, ini tugasnya suami nih. Qunfuja kumu ahlikum naroh jaga tuh istrinya. Kita arahkan deh sunnahnya seperti itu. Kemudian bangunkan istri kita ketika dia ketiduran atau kecapean ya. Sholat subuh di masjid bagi kaum ini sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid, tinggalkan rumah orang kalau sholat di rumahnya jama, terus serang, orang yang jauh dari masjid itu kadang susah mau ke masjid, walaupun dia gak wajib ke masjid mungkin karena jauh dari masjid rumah tapi ketika dia sholat di rumahnya ada sesuatu yang kurang jama. bagaimana langkah dia ke masjid itu diangkat derajatnya, dia merasa meninggalkan dunianya, dia berangkat ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dia langkah sampai rumah Allah dia tahiyatul masjid Kemudian di situ dia sholat subuh berjamaah. Lalu nih ada faedah yang besar. Yang sebagian orang meninggalkannya. Apa? Doa ke masjid. Ada sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Masya Allah. Usahakan kalau ke masjid itu jalan. Kaki jemaah. Masya Allah. Anda lihat sebagian sudah khusyuk jemaah. Ada yang mulai merem-reminaya. Ia mungkin karena waktunya sudah terlalu panjang. Anda tinggal berapa menit lagi nih? Si? Hah? Masya Allah, sepuluh minit, cik. Baca doa tu. Allah menjalbi qalbi nura. Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku ya. Allah. Cahaya minta sama Allah Subhanahuwataala. Kemudian wa fi sami nura, fi wasari nura, wa fi lisani nura, wa anjamini nura. Insya terus doa itu dibaca. Kemudian jamaah baca wirid pagi sore itu Alhamdulillah sekarang wirid pagi sore itu sudah mulai orang mengenali dulu waktu saya SD, waktu saya di pondok subhanallah kita gak kenal dengan zikir pagi sore cuman. dan sungguh besar pahala orang yang mencetak buku-buku zikir pagi sore karena orang kembali kepada sunnah Rasulullah SAW lalu duduk di masjid Jangan pulang. Ngapain? Ngapain duduk di masjid jamaah? Berzikir. Barang siapa yang sholat subuh itu berjamaah. Hatta Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya itu. Duduk di tempat sholatnya itu. Berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala berzikir. Bukan pegang hatinya. Ada orang anak nungguan nunggu syuruk, tapi Facebookan dia ni sana, dapat tu pahalanya. Pahalanya itu kawadatimusallahu yaskurullah, mengingat Allah subhanahu wa taala. Kajian masih, masuk mengingat Allah subhanahu wa taala, hatta tertua syama sampai matahari terbit, kemudian dia solat dua rakaat dapat apa? Dapat pahala umrah dan haji yang sempurna yang sempurna jemaah subhanallah hadis riwayat tirmidzi dan hadis ini sahih jadi kalau sekarang banyak pertanyaan usah susah nisa daftar haji sekarang berangkat 20 tahun susah gampang ada haji gratis Umroh gratis ini jemaah kalau kita melihat ya memaknai sunnah-sunnah Rasul SAW kita akan dapat menarik benang merah di sana rahmat Allah subhanahu wa tidak semua orang bisa berangkat haji Tidak semua orang bisa berangkat umroh Tapi semua orang bisa dapat Pahala haji dan umroh Pahala Itu dengan tadi, salat subuh berjamaah Duduk di tempat sholatnya Jadi antum kalau kepingin umroh tiap minggu Ya udah tiap minggu, bismillah Masuk masjid Ditanya sama sahibnya pulang, dari mana ente? Dari umroh dari Umroh dari Masjid lah jangan berhenti Umroh itu pahalanya hitungan kita sama Allah Subhanahu Wataala itu pahala hitungan sama Allah Subhanahu Wataala Haji nya tetap wajib buat kita kalau mampu Umroh tetap wajib buat kita tapi paling enggak kita tu dapat pahala Umroh dan Haji yang sempurna bagi ibu ibu gimana? Bagi ibu ibu kira kira kalau dia solat di rumahnya. kemudian duduk di tempat solatnya sampai matahari terbit berfikir Dapat pahala Umrah Mahaji enggak? Menurut Sheikh bin Basrahimahullah taala, Insyaallah dapat. Karena syariatnya dia bukan solat berjamaah di masjid. Syariatnya dia solatnya di rumah. Ada pun Sheikh uzid jelaskan hal itu beliau mengatakan walahu anla, Lakin Nafi khairin awli. Dia berada di kebaikan yang banyak sekali. Walaupun pahala itu mungkin dia tidak mendapatkan Kemudian, ya masuk rumah, ya. Pakai sandal harus pakai, bukan harus ya dianjurkan. Yang kanan, pakai baju juga seperti itu. Dan masih banyak sunnah-sunnah nabi yang lainnya. Itulah sedikit dari mungkin yang perlu kita amalkan. Lalu kita tambah, kita tambah lagi. Sehingga gelas kita full dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu'alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan masuk kepada inti. Dari diciptakannya kita di muka bumi yaitu. Nah, hadiah siap kepeguna. Antum siap-siap jawab nanti. Inti dari penciptaan yang Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku, bertauhid kepadaku. Dan ternyata di dalam sunnah sunnah Nabi itu dari pagi sampai malam perlu dan syarat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan mendengarkannya dari pakar doktor atidah Ustaz kita doktor Muhammad Nur Ihsan Habibohullah Taala salia taufal mashkuran ma'jura.